Selamat pagi Pak Abdullah Selamat pagi Bob Silahkan、uh, Dalam hal ini ya Satu BUMN seperti merpati Itu kalau merugi Itu jangan diteruskan Harus dibubarkan, didiquidasi Tapi susah ngomong ya Kadang-kadang KPK, BPN, pemeriksa keuangan Nggak berani turun tangan Tangkep, itu saya Taksir di dalam perusahaan merpati Nusantara itu、uh, Jadi sapi perah Sapi perahnya partai politik Yang untuk dapatkan uang gitu、hmm. saya curiga ke sana sih、gitu. jadi kalau benar-benar merugi itu kan harus terbuka dong meruginya di mana kalau nggak bisa dipertanggungin ya bubar kena aja ya kan dilikuidasi aja begitu bu oke terima kasih、yeah. wassalam ya、yeah, terima kasih bapak enam tiga tiga sembilan satu enam puluh kami bukan tuh kantor mitra bisnis yang ingin berbagi opini bersama Pas FM 皆さん、私はマルパす。どうぞ。どい、ah。はい。私 p ギーパーミフィンパギーポーンパもミフィンパギーポーンパーミフィンパギーポーンパーミフィンパギーポーンパーミフィンパパーミフィンパパーミフィンパパーミフィンパパーミフィンパパーミフィンパーミフィンパーミフィンパーミフィンパーミフィンパーミフィンパーミフィンパーミフィンパーミフィンパー Memang statusnya memang harus dibersihkan, kalau tidak ya mungkin akan BUMN kita tuh banyak membocorkan uang negara yang nggak tahu kemana. Dan sekarang juga ini memprihatinkan adalah Bu Yes u d a k pada nangis k a sudah meninggalkan PLN ini rumah daerah saya. Di sini m a s i ini seorang ibu yang sudah pagi, jadi ini penyakit selamanya udah mulai keluar nih. Rumah papa baru ditinggal tiga hari, udah begini gitu loh. Ya、hmm. kita j e p u t ke、okay. r i m a k a si h p a k d i m a n Bapak Diman、Halo. silahkan ya p a k Muhammad d i m a i Ya silahkan Mbak、ah, Saya lebih baik Saya sendiri menyaksikan langsung p e r j a l a n a e k n i s i pesawat Dan pernah mendapat order di h、eh, Anggar Merpati MMF Surabaya Itu memang banyak sekali Banyak sekali tikus-tikusnya disana Seperti V Apa segala m a c a m Jadi tidak akan bisa berkembang Tidak jauh dengan PPD Bus PPD Pusahaan e r paling defisit Nah i t u、hmm. Kalau i Tidak u t segera dilikuidasi Itu hanya m e n g h a b i s k a n anggaran rakyat saja Saya menyaksikan sendiri kok Sebenarnya terjadi anggaran MMS-nya itu、mm -hmm. Oke, iya Sekarang sekali polen Satu jendela pesawat Poker apa, Itu 90 dolar Sedangkan kita terima cuman 45 dolar Bapak bayangin a j a Kali berapa puluh window pesawat、mm. nah Ya kan lebih likuidasi saja Kecuali Pertamina mungkin ada solusinya パーディーさんパイギーパーディーさんパーディー Dan juga apa namanya Pertamina, yang terutama yang transportasi bu ya, itu banyak nanti untuk menjaga wilayah Kesatuan Negara NKRI ya perlu ya. n a n i banyak k a l i sebenarnya tuh nggak、uh, bisa di a l o k a s i k a n misalkan pelni、uh, apa namanya kapal penumpang, itu seharusnya lebih banyak, misalkan memang kurang laku gitu, atau misalkan merpati y a、uh, uh, itu bisa dialihkan mungkin ke pengangkutan barang gitu sebagian gitu.、Uh, tapi kalau memang、uh, masalah budia. 私たちは、u たちは、私でちは、私たちは、私たちは、私たちの窓口を開発しています。 Selamat siang Bu, harusnya Pertamina itu mengganti rugi pada merpati, tapi hari itu nggak mungkin terjadi karena merpati utang besar. Satu-satunya harus merpati itu, maksudnya kerja sama dengan Garuda atau p e s a w a t lain yang kerja sama dengan Dinas Jatimur, dan a h n y a Indonesia t i m u r terutama、uh, dengan Batavia atau diri Jaya, kalau memang memungkinkan untuk mengangkut penumpang yang tiketnya telah dibeli itu tidak untuk dikembalikan. バカパテ e マン a ィカンドラ、ヤマモニアイン、マスカパティマンカー、ジャティモル、ジャパンパン、ジャパンパン、ジャパンパン、パパティマン、パパナマ a ア、パパパマカナンディバティネオン、バリカンディミシャティル、パナシー、パレス、サマシア、パレ Menurut saya, Merpati harus berani membuka diri. Jadi, selama ini kita lihat pesan, apa yang dilakukan Pertamina juga sudah betul. Artinya, Merpati juga harus berani menunjukkan gitu loh, langkah mereka. Kita ketahui bahwa beban Merpati itu lebih kepada beban masa lalu. Apa yang m e n u m p u k di masa sekarang itu karena kesalahan-kesalahan masa lalu pada saat... Misalnya pembelian pesawat yang tidak tepat, karena dulu pembelian pesawat itu kan ditunjuk oleh kementerian, misalnya kemudian kementerian ini、e, mebebankan m segala sesuatunya kepada merpati. Nah ini kan persoalan-persoalan seperti pesawat buatan Cina atau salah beli pesawat, ini masih harus diungkapkan oleh pihak merpati, dan pihak merpati... Melalui dirutnya Pak Joni itu juga harus berani menampilkan ke publik Belak-belakan aja gitu loh Apa masalahnya dan langkah mereka sudah sampai dimana gitu Jadi jangan hanya menunggu suntikan Menunggu suntikan Ya kalau terus-terusan disuntik juga kan bahaya juga kan gitu Mbak Baik terima kasih Pak a l i f Pak selamat Selamat siang Selamat siang マスカパイ、ウェン、ドゥルガン、バスカパイ、ブレカイトマン、マネマティ、バゲマナマモノポ k ス、ミサーニャス、プリガー、プラパティ、マンダー、ダ t ンワクティトゥ、マスカパイ、マスカレス、プラパテガー、ダワクティトゥ、アサカラン、イトゥ s パ、サカラン、バナマスカパイ、マンダバン、キタリア、マンジャモン、サインアニャ、センガデせハウス、エフィシエン、ビサラディスプリドゥル、ボロファン、ブギトゥ、アイトゥ、キタリアスカラン、マスカラン、マママスカパティハウス、エフィシ Seperti yang dilakukan oleh maskapai penerbangan lainnya Terima kasih Baik, terima kasih Pak Selamat Pak David Selamat siang ya, Selamat siang、ah, Sebetulnya itu、uh, kalau dibilang merpati atau pertamina yang salah Memang dari dulu u d a h pada salah kan Sebetulnya hanya perlu merubah mindset sebetulnya Bahwa <tamina> pertamina ataupun、uh, merpati itu kan、uh, Pempergunakan uang, uang negara juga kan gitu ya Sebetulnya、hmm. uang negara itu kan uang, uang rakyat gitu ya Seharusnya presiden dengan menteri harus kerja Jadi harus merubah mindset bahwa Memang、uh, Apa ya kononnya itu、uh, Perusahaan itu punya rakyat gitu Bukan punya pemerintah atau punya, punya menteri itu Jadi memang menteri itu harus Harus tumbuh sama rakyat Kalau selama ini kan enggak Presiden sama menteri Kalau udah jadi presiden dengan menteri y Itu harus rati Itu salah、gitu. Itu punya rakyat yang mereka harus ikutin semua k e l u a r a y a gitu. Kalau begini kan s u s a h ya. Kalau dicari ininya emang tetap di presiden dengan menterinya yang yang pada awal itu kan. Baik, terima kasih Pak d a v i d